Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Fikulillah datin abada. Adadani ni'amillahi Wa ifdalih Allahumma akrimna Binuril Fahmi Wa akhrijna Mindulumatil Wahmi Wa ustahlana Abuwa barahmatik Wanshur alina Hikmatat. Ya Rahman Rahimin Allahumma inna nas'aluka Faham al-Nabiyin al mursalin Wa ilham al-Malaikat al-Mukarrabin Allahumma agnina bil-ilmi Wa zayyinna bil-hilmi Wa akrimna bil-taqwa Wa jamilna bil-afiyat Ya Rahman Rahimin Rabbana atina, min Minladunkar Rahman walimna min ladunka ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antar alimul hakim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabbihi ajmain ala nafa nabiyyi wa bi amin amin wasuraton wal jahru wa inda ajnabi nil unsah tusir wa kabbiran li sa'irin tiqali lakinna mattasmi'u li'tidalil masih kita membahas tentang Sunnah-sunnah ketika melaksanakan sholat Sebagaimana dijelaskan pada pelajaran yang lalu Bahwasanya sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi tiga Yaitu sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Sunnah-sunnah ketika melaksanakan sholat Dan yang ketiga sunnah-sunnah setelah melaksanakan sholat kita masih berkaitan dengan sunnah-sunnah ketika melaksanakan solat. Di antara hal-hal atau perkara-perkara yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan solat adalah membaca surat. Membaca surat ini ada ketentuannya dan Surat-surat dalam Al-Qur'an yang disunahkan untuk dibaca ketika sholat terbagi menjadi tiga. Ada sholat tiwal mufassal dan ada sholat yang mempunyai sifat ausat mufassal dan ada juga sholat yang disunahkan untuk membaca surat-surat yang kisor mufassal. Jadi ada surat-surat yang disenahkan untuk dibaca Dan surat-surat itu Diistilahkan oleh para fugahak gisor mufassal, Yaitu surat-surat pendek Dikatakan gisor karena pendek Surat-surat pendek Nah itu disenahkan Di dalam sholat Maghrib Yaitu dari surat ad-duha sampai an-nas. Dari surat ad-duha sampai an-nas. Itu sunnah kita laksanakan dengan surat-surat tersebut dibaca pada sholat maghrib. Tapi kayaknya kita sholat semuanya pakai itu ya. Hmm. Dengan alasan Allah kan khayir ya. Apalagi untuk kita para santri. Nah justru kepada kita para santri harus melaksanakan sunnah-sunnahnya sesuai dengan yang disunnahkan. Tambah lama sholat, tambah baik. Tambah banyak yang kita baca, tambah baik. Kalau kita mengetahui dengan hakikatnya. Nah cuma karena kita tidak tahu dengan hakikatnya. Dan selalu yang kita ketahui itu adalah yang berkaitan dengan Sesuatu yang dapat dijangkau oleh pancah indera. Sehingga kita pun sekarang ini terkadang ikut arus. Dengan mereka-mereka yang tidak ada keyakinan dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Dengan menjadikan orientasi kehidupan mereka adalah materialisme. Apa itu materialisme? Materialisme itu adalah seorang yang menjadikan materi sebuah tujuan. Itu bahaya Karena tujuan kehidupan kita bukan untuk materi Materi itu adalah Sebuah istilah kata yang berarti Sesuatu yang nyata Kalian itu materi kan nyata gitu. Kalau enggak nyata bukan materi itu namanya. Jadi materi itu bukan hanya Harta Tapi sesuatu yang nyata Itu namanya materi Yang menjadikan sesuatu yang nyata Sebagai tujuan Itu namanya materialisme Orangnya materialistis Ah gitulah. Ah jadi sampai kita pun juga ikut arus ini tanpa disadari. Seperti apa ya? Kalau sholat itu harusnya kalau sholat maghrib pakai gisor mufassal. Sedangkan kalau kita melaksanakan sholat asar dan isya kita membaca surat awasat mufassal. Yaitu dari surat amma sampai waduha. Dan kalau kita melaksanakan surat subuh dan duhur maka hendaknya kita membaca surat apa tiwal mufassal yaitu surat-surat yang panjang yaitu dari surat al-hujurat sampai ammah Fem, dari surat ammah dari surat al-hujurat sampai ammah itu sunahnya seperti itu tapi semuanya terkadang kita tidak melakukannya kenapa? nah itu ikut arus tadi itu loh Alasannya banyak, kita kan harus belajar ya, kita harus mentolak, ah. ya kan? Ah, sehingga apa? Membutuhkan waktu. kalau kita sholatnya terlalu lama nanti gimana sholat? Nah itu cuma alasan aja. Kalimatu hakinuri dabiha batil. Emang kalau dilihat dari satu sisi alasan itu benar. Karena Imam Syafi'i telah mengatakan bahwasannya belajar ilmu agama adalah suatu pekerjaan yang paling afdolnya pekerjaan selain pekerjaan yang wajib. Pekerjaan sunnah yang paling afdol itu adalah belajar ilmu agama. Nah berarti kalau kita memendekkan bacaan sholat kita untuk kita sinau atau belajar mutola'ah dan sebagainya, oh itu lebih baik apalagi pas... Sebentar lagi ujian, gitu loh. Nah, ketahui lah, itu yang semacam itu adalah lintasan godaan bisikan seh... Nah, nanti enggak? Nah, kenapa? Karena nanti ada pertanyaan yang kayak begini, bagaimana jawabnya? Kamu belajar untuk apa sih? Kamu pendekkan salat kamu, ya kan? Kenapa? Karena belajar. Belajar itu untuk apa? Apa itu? Jawabannya belajar itu stand kita itu untuk mengamalkan dengan ilmu yang kita pelajari, gitu. Nah terus bukankah termasuk di dari dari pengamalan pelajaran itu adalah kalau kita melaksanakan sunnah Nabi? Jawabannya gimana? Iya ya, gitu. Nah gimana? Kalau sudah seperti itu, nah, oleh karenanya kok bisa Ustaz menjawab seperti itu? Ah itulah ilmu dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang baik mana yang utama, mana yang lebih utama mana yang afdol mana yang biasa lebih afdol jadi seperti itu jadi jangan mau dipermainkan sama setan, jangan mau nah, tapi kalau sumpah mas sekiranya kalau baca surat panjang akhirnya tidur dan terjatuh <laughs> lain lagi gitu. <laughs> lain lagi Nah itulah makanya kan kalau kita ingin tahu Kalau kita ingin tahu ya bahwasanya Ternyata seorang manusia itu mempunyai Musuh dalam dirinya itu Musuh itu apa sih? Musuh itu adalah seorang yang benci kepada kita Musuh itu adalah seorang yang tidak senang kalau kita senang Musuh itu adalah yang selalu menghambat Setiap langkah-langkah kita menuju keinginan kita Itu musuh semua sifat musuh yang tiga tadi semua ada pada setan. Kalau kamu ingin tahu, maka lihatlah ketika kamu sholat. Sesuatu yang tidak terpikirkan pun sebelumnya ada dalam sholat itu. Ya kan? Nah, Kenapa? Karena setan tidak mau kamu itu sampai khusus dalam sholatnya. Kalau sampai khusus dalam sholatnya, sholat itulah yang akan menjadi benteng yang sangat kuat. Sehingga apa kalian tidak tergodakan, tidak dapat dibisiki dan ditipu oleh setan. Sesuai dengan firmannya Allah Taala dalam Al Quran, Inna salatatan tanha anil fashai al mungkar. Mangkanya kalau pengen tahu kata ulama, kapan kita bisa mengetahui setan itu ada? Mudah. Di mana? Set waktu solat. Waktu solat yang enggak terpikirkan pun bakal terpikirkan. Seperti ceritanya. Syed Alwi Al-Maliki Ada satu orang Datang kepada beliau Minta amalan nah, Jadi memang disangkanya Orang itu, orang alim itu kan Selalu dibutuhkan Di saat-saat tertentu, bukan di semua saat Umumnya Oleh orang yang sekarang seperti itu Kapan saatnya Misalnya ketika dia Ada Hajat Anaknya sampai umur sekian belum dapat jodoh, datang sama orang alim. Kawin, tidak punya anak, datang sama orang alim. Cari kerja, tidak dapat-dapat, datang sama orang alim. Ya kan? Begitu pula. Saat pemilu, pilkada, datang sama orang alim. Selesai, tinggalkan lagi. Nah itulah mereka. Ah, sama. Tidak ada mereka itu datang kepada orang alim. Untuk apa kamu datang? Aku rindu. Dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Aku ingin jadi sakti juga sepertiMu. Karena orang punya ilmu Nabi Muhammad dalam hatinya dia akan jadi orang sakti. Tahu sakti? Mandraguna. Ya? Yeah. Dimanapun dia akan mulia, dihormati orang, digampangkan dimudahkan segala urusannya. Dengan dasar firman Allah Taala, "Waman yatakilaha". Ya Allahumma khrajawir zukhu. Jadi semua urusannya dimudahkan, segala permasalahannya dilapangkan, segala urusannya dimuluskan. Oleh siapa? Oleh yang membuat urusan itu sendiri. Oleh yang membuat manusia itu, oleh sang pencipta itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya mudah. Oleh kerana kan sangat heran. Kepada seorang manusia seperti kita ini Kalau merasa bingung Kepada orang lain dan tidak bingung kepada Allah Yang bikin bingung siapa Allah Yang mau buat kebingungan siapa Allah Loh, Kenapa cari orang ny Nyari sesuatu solusi kepada orang yang bingung juga <laughs> Kan aneh itu namanya Solusinya semua ada di Allah Semua solusinya di Allah Yang menyebabkan segala macam muskilah siapa Allah Solusinya siapa yang punya Allah Cari Cari di jalan Allah Nah sekarang ini kan tidak Disangkanya yang menyerangkan materi Permasalahan-permasalahannya Yang bisa menutaskan juga materi Tidak semuanya bukan Materi yang menentukan Misalnya Seorang sakit Yang menyembuhkan materi Berapa banyak orang yang kaya raya Kena sakit tapi gak sembuh-sembuh malah mati Nah berarti Materi itu gak bisa menyembuhkan Berapa banyak orang yang sakit kaya raya yang kemudian dirawat di rumah sakit di Singapura Elizabeth misalnya yang satu malamnya itu sampai 15 juta. Hey ma, dalam keadaan sakit semacam itu nikmat. Susternya cantik-cantik yang jaga, makanannya enak-enak lembut-lembut, enak semuanya itu dirasakan? enggak bakal terasa enak. Kenapa? bakal sah yang manis terasa yang garam terasa yang asin terasa ham barang, gitu, terus karena dia lagi sah, sakit. Ah, berarti materi enggak bisa menghilangkan sakit enggak bisa memberikan kenikmatan. Siapa bilang? Berapa itu orang yang kaya raya tapi dia enggak nikmat dengan kehidupannya bahkan diantara mereka banyak yang seandainya ada satu orang yang mau menggantikannya dalam problem dan segala permasalahan yang dihadapinya itu maka dia rela semua dunia akan diberikan kembalanya, sampai seperti itu Nah jadi ternyata kebahagiaan itu disini letaknya siapa yang mengatakan itu? Allah yang membuat kebahagiaan itu Nah jadi beruntung bagi kita yang mengetahui dan semoga mereka yang tidak mengetahui mengetahuinya caranya bagaimana? datang kepada para ulama karena ulama itulah yang menyimpan Ilmu yang sakti itu Datang kepada ulama Jadi supaya ditularkan ilmunya Masuk ke dalam hati jadi sakti Mandraguna gitu loh. Jadi seperti itu nah, Sekarang kan enggak Jadi sesuatu yang Menjadikannya sengsara Menjadikannya kebingungan Menjadikannya Sibuk Menjadikannya Susah Menjadikannya sedih, menjadikannya tidak fokus kepada keluarga, menjadikannya sering bepergian, sehingga kurang dekat kepada keluarga. Ah itu kan, semua itu kan menyengsarakan. Semua itu menyengsarakan. Tapi dia tidak faham, dia tidak sadar. Nanti kalau sudah mati baru sadar. Makanya Allah Taala di dalam Al-Quran telah menegur mereka dengan ucapannya yang sangat indah, Alha kumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalian itu telah terlalaikan, tahu lalai kan? Tahu lalai enggak? Kamu mungkin tahu dengan kata lalai. Bahkan kamu mungkin bisa merasakan kelalaian tapi tidak merasa bahwasanya itu adalah kelalaian. Kelalaian itu gimana? Kelalaian itu adalah suatu keadaan yang dia anggap itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang tepat. Eh, enggak taunya salah. Nah, itu lalai namanya. Apa yang menyebabkan dia itu lalai? Ya, dunia. Memang sudah dilabelkan oleh Allah Ta'ala. Sang Pencipta. Ini, dunia ini harusnya sifatnya begini, begini, begini. Sudah ditetapkan, gitu lah. Yang namanya dunia ini. Sama halnya seperti sebuah timbangan yang diletakkan bagi setiap orang, tatkala diberikan dunianya itu lebih, akhiratnya kurang. Akhiratnya lebih, dunianya kurang. Tinggal pilih, pilih yang mana. Karena sekarang kamu tidak punya dunia, kamu pilih yang satu. Akhiratnya tok. Tapi ketika sudah berhadapan dengan dunia, Indahnya dunia, nikmatnya dunia, hijaunya dunia lupa. Ah itu lupa itu. Al-Hakumut Takatsur itu. Ngerti enggak? Kalau enggak ngerti bilang enggak ngerti. Satu faham Kalian bukan selevel lah. Oh. <laughs> Ini nang ngangguk-ngangguk. Ustaz pikir ngangguk-ngangguk katanya ngantuk. Yeah. <laughs> ngerti enggak? Ah jadi seperti itu. Jadi banyak sekarang orang lalai. Orang banyak lalai Dari saking lalainya sampai lupa Bayar-bayarannya pondok gitu. Itu kan lalai Itu namanya nah, Oleh karenanya jangan kaget Jangan terkejut Dan jangan Heran Kalau Sumbama Habib Zain itu terpaksa Membuat aturan yang baru Aturan yang baru itu Bukan dengan tujuan Menaikkan Tidak, Habib Zain itu tetap karena rahmatnya kepada kalian dan memang bukan orientasi daripada orang pondok ini untuk mendapatkan dunia, memang pergantian presiden tidak menyebabkan naiknya bayaran begitu pula meningkatnya kurs dolar dari rupiah dari 9 ribu sampai jadi 13 ribu sekarang ini tidak menyebabkan Habib Zain ingin menaikkan. Tapi justru itulah yang menyebabkan orang tua kalian lalai. Ah ini lalai lagi tuh. Sampai-sampai 20 hari dari setiap bulannya uang bayaran yang masuk cuma 30%. Ah terus gimana? Sudah enggak bantu malah memberatkan. Ah ini kan sangat tidak wajar itu namanya. Bantu pondok Karena pondok itu bukan milik individu. Pondok itu milik Nabi Muhammad s.a.w. Semua yang bekerja di pesantren itu semuanya untuk perjuangan. Lela'i kalimatillah walinelli ridho ridho Allah. 30% cuma yang masuk. Utangnya beras saja sampai 1 M lebih. Terus bagaimana? Dia harus cari, beliau juga harus cari, Uh, dari mana-mana untuk menutupi Keperluan kalian Emang kalian gak dikasih makan dah? Emang kalau kalian itu terlambat ngirim Kalian juga gak dikasih makan Tetap kan dikasih makan Gak ada ceritanya dari dulu sampai sekarang Nah gitulah. Oleh karena bikin aturan Kalau Sompama Bayar di 10 hari pertama Tetap Bayarnya tidak berubah Rp350.000 Tapi kalau masuk 10 hari kedua, kemudian dia tidak bayar juga. Ah, dia kena apa namanya? tax 25%. Nah, gitu. Loh. Sehingga naik berapa? 400. 10 hari terakhir naik jadi 500. dan silahkan dibikin sebuah riset dan penelitian. Ah, kan musimnya kayak begitu sekarang. Makan 3 kali dalam sehari. Di Jawa ini, maupun di Indonesia, cari yang seperti pondok ini. Yang murahnya 350, susah kamu dapatkan. Nah, nah, jadi bukan untuk itu, tapi tolong, tolong. Bantu Habib Zen, kesian. Nah, jangan sampai kemudian beli itu nunggak utang sana, utang sini. Kan kesian, Operasi, operasional pondok itu kan bergeraknya dengan kalian. Bukan tergantung kepada uh, Habib Zen. Uangnya dari mana? nah gitu ya nah oleh karena itu, itu kenapa terjadi karena lalai nah itu lo lalai <laughs> jadi dia nggak paham oh ternyata hujan itu butuh uang ya oh sangganya karena ada hotel jadi nggak butuh uang hotelnya belum beroperasi hotelnya pun juga perlu uang siapa yang membantu gitu <laughs> nah itu karena lalai itu namanya hey jangan lalai ya bangun ngerti harusnya tergugah dan sekarangnya sekarang ini harusnya kalian jangan sampai lalai. Sampai kapan lalai itu? Apa sampai mau mati? Alhamdulillah. <mul> semoga tidak sampai mati. Nah, semoga sampai tidak bayar 500. gitu loh. Tapi kalau memang kamu ingin bantu pondok, ah saya mau bayar 500 saja biar kalian bantu, ya nggak apa-apa. Baguslah gitu. Loh. Bahkan mau bayar lebih juga nggak apa-apa. Saya bilang. ada di sini satu orang bayarnya itu. Satu bulannya 5 juta Ada Ada, tapi gak saya sebutkan Takut sampai bersaing gitu lah. Takut ada yang mau seperti itu juga Gitu loh maksudnya gitu lah. Ustaz kan gak enak jadinya nah. nah, Ngerti gak? Nah, jadi Hendaknya mereka-mereka semua di luar sana itu lalai Mengumpulkan sesuatu Yang menyebabkan kita itu sibuk Mau enggak, mau, mau gak mau? Terus gimana? Sudah ada labelnya, tau label? Sudah ada capnya, oleh Allah Taala ini api untuk membakar, nggak ada api itu untuk bikin dingin, ke AC gitu? Nggak percaya? Coba aja. <gacht> Pasti yang terjadi adalah nah, kenapa? Karena Allah Taala mengatakan kepada api, ha, api kamu labelmu sifat kamu itu seperti itu, dunia itu seperti itu, Jadi jangan kaget kalau sama dunia itu bikin orang itu beda. Dulu waktu dia miskin orangnya tawadu banget. Eh sekarang setelah dia kaya sombongnya minta ampun. Nah, ada kan yang seperti itu? Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan ketika seseorang itu menikah kita diperintahkan untuk mendoakan sisi kebaikan dan sisi keburukan. Dengan kita mengucapkan kepadanya seperti doanya Nabi yang diucapkan kepada mereka yang baru melangsungkan pernikahan, barokallahu lak, wabarokatulaiq, wajam'a abainakumah fi khayir. Kenapa didoakan demikian? Nah, itulah Nabi Muhammad. Cintanya kepada kita luar biasa, tanpa batas. Nah, jadi cintanya kepada kita itu luar biasa, melebihi daripada cinta semuanya, kecuali cintanya Allah yang tidak terkalahkan. Di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengajarkan yang terbaik buat kita. Kalau doakan orang itu jangan tanggung tanggung. Doakan itu dua sisi sekaligus karena setiap orang pasti mengalami dua sisi itu. Jadi kita ini, kenapa kita punya dua tangan? Kok nggak punya tiga atau empat gitu loh? Kenapa kita punya mata dua? Kenapa nggak satu atau tiga gitu loh? Kenapa kita punya telinga dua? Kanan dan kiri. Kok enggak depan satu, belakang satu. Pema. Jawabannya itu adalah biar seimbang. Biar kamu tahu. Kehidupan itu adalah menyeimbangkan diri. Kehidupan itu adalah menyeimbangkan diri. Itu adalah tugas kita. Jangan ngerti lagi. Menyeimbangkan diri itu maksudnya. Kamu tahu, kalau kamu berbuat baik, kamu akan dapat pahala. Kalau kamu berbuat keburukan, kamu akan dapat dosa. Otomatis, ketika kamu berbuat kebaikan, kamu akan bahagia. Tapi kalau kamu berbuat dosa, kamu akan sengsara. Ah, Maka kita itu harus memilah-milih, menyeimbangkan diri ikut yang mana ini. Mau yang bahagia ataupun yang sengsara. Mau pilih dunia, ataukah pilih akhirat. Nah, sebetulnya kalau orang itu cara berpikirnya itu pandai dan cerdas sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu <tik> alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu tidak melakukan suatu hal kecuali identik dengan akhiratnya. Berguna untuk akhiratnya dilaksanakan, enggak berguna untuk akhiratnya tidak dilaksanakan. Kenapa dikatakan orang yang semacam ini adalah orang yang cerdas? Ah, kenapa? Karena orang cerdas itu tidak mau membuat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Misalnya apa? Lagi majestaklim dia cari kutu. Kan aneh itu Emang enggak adalah pekerjaan lainnya. No? Nanti enggak. Ah terus. Setelah selesai majestaklim dia punya pekerjaan lain. Apa itu pekerjaannya? Keluarkan baju dari lemari Setelah keluar semua masukkan lagi Setelah selesai keluarkan lagi Masukkan lagi nah, Itu orang cerdas tuh Orang cerdas yang masukkan itu Tidak cerdas bisa jadi dia stres Iya kan ah Seperti itulah Kenapa dia itu merasa ragu dengan jaminan Allah Yang tidak ada satupun yang bisa Merusak jaminannya Allah Allah yang menciptakan semuanya. Jangan lupa hai manusia. Allah yang menjamin ini semuanya. Wa ma min fil ardhi illa 'ala Tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Sementara dia itu merasa ragu terhadap jaminan Allah dan dia tidak merasa kebingungan terhadap sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah Taala tapi kembali kepada kita sendiri. Yaitu akhirat kita kan kesian orang tertipu yang semacam ini tertipu banget iya banget banget kenapa karena dia itu lebih sibuk dengan sesuatu yang sia-sia nggak -sia. ada gunanya dipikir nggak dipikirkan ya datang dipikir nggak dipikirkan kau nggak datang ya nggak datang nggak tiga kamu juga jangan siapa lagi mikirin jodoh jodoh ngapain emang kamu hidupnya kayak kucing tah Kucing aja nggak pakai pernah mikirin jodoh ketemunya kadang-kadang di, Iya <SILENCIO> kan? Ketemu sama ini mau, yang satunya mau. Aduh, nah, itu kucing nggak pernah pikiran tanya pada saat eh Ustaz ada jodohku nggak gitu? Pernah ada kucing tanya begitu? Nggak ada. Langung kucing namanya, <SILENCIO> masa mau tanya begitu? Nah, Film itu kucing, kita bukan kucing, kita manusia. Yang diberikan akal, oleh Allah Taala. Ngapain mikirin sesuatu yang tidak ada faedahnya? Jadi, yang seharusnya kita lakukan adalah memikirkan sesuatu yang tidak ada untuk ah. mengetahui orang itu ngah atau enggak gitu caranya. Eh. Jadi, harusnya kita lakukan adalah memikirkan sesuatu yang tidak dijamin. Sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana kedepannya itu dipikirkan. Tidak pernah kepikiran dalam diri kamu itu ketika kamu mau tidur, apakah tidurku ini adalah tidur yang terakhir? Tidak pernah? Jangan kamu katakan, no, azubillah, set, no, masa kita begiram begitu, set, kawin aja Belum, antum enak. Nah, bilang gitu, enggak, ini bukan masalah enak, enggak enak. Tapi ini adalah sebuah misteri yang akan terjadi yang kita entah tidak tahu, siapapun itu, siapapun orangnya, sudah kawin atau belum kawin, ustad atau bukan, tua atau muda yang namanya sebuah misteri, tetap misteri ya kan, yang namanya kematian itu, misteri bahkan, saya ingin mengatakan seorang manusia pergi kemana-mana dan dia tidak merasa ternyata kematiannya itu lebih dekat kepadanya, melebihi daripada sendal, daripada tali sendalnya. Tahu tidak sendal? Nempel dengan kaki kita. Ketahuilah kematian itu lebih dekat dari itu. Tinggal nunggu. Ada perintah terk, habis. Tidak pakai nunggu, gitu loh. Jangan sampai kamu itu nanti waktu mau diambil loh komplain. Kenapa? Aku belum pulang. Masa aku di jalan sih meninggalnya? Apalagi anak dalwa komplain dia kenapa? Loh, saya kan belum jodoh, dapat jodoh. Masa saya diambil sih nyawanya <laughs> Iya toh? Enggak ada seperti itu. Nah, sesuatu misteri harus dipikirkan, dipertimbangkan. Habisnya nah, jadi bisa jadi, bisa jadi. Ah, makanya Allah Haddat memberikan kita suatu ketegasan. Apa itu? Setiap keadaan yang kamu rela meninggal dalam keadaan itu, Hendaknya diteruskan dan continue dalamnya. Setiap keadaan yang kamu tidak rela, Kamu akan meninggal pada saat itu, Jangan kamu lakukan dan tinggalkan jauh-jauh. Itu maksudnya. Kenapa? Setiap waktu, Kita berkemungkinan untuk terjadi yang semacam itu. Jangan pun kita, Nabi kita Muhammad SAW, Manusia yang paling tahu dengan hal yang sifatnya misteri itu dengan izin Allah tentunya beliau itu kalau bangun tidur langsung mengambil air wudu, tapi sebelum mengambil air wudu dia masih menyentuhkan ke temboknya itu untuk bertayamum. Maka Said Isa mengatakan kepada Rasulullah, "Apa yang kau lakukan?" Bertayamum. "Karena ada air." "Kenapa engkau tidak berwudu?" Apa jawab Nabi, "Aku takut" Sebelum sampai ke sana aku sudah meninggal, tuh. Itu dia kata Nabi Muhammad SAW. Nah, yang punya dunia itu sudah di labeli oleh, oleh Allah Taala, harus kamu merasa haus terus, kurang terus. Nah, jadi berapa banyak itu orang yang punya dunia itu? Yang dia itu mengatakan kalau sombak aku sebulan dapat sekian, wah cukup cukup. Nanti aku sudah sampai ke situ. Kalau lagi, kalau sombak aku dapat sekian, ah cukup begitu dikasih sampai ke targetnya masih lagi dia itu berangan-angan. Andai kata aku mempunyai sekian, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lo kana li bni Adam wadian mina zhabi la ahaba ayyaku nala huwid wadiani. Kalau sombong, mas seorang itu punya satu lembah emas, satu lembah emas, berapa ton tuh? Hmm, kamu aja berapa gerang tidak punya? Ini berapa ton misalnya Dia punya berapa ton emas itu Maka dia itu berangan-angan. andai kata aku punya dua lembah, senangnya aku Kalau sudah dikasih oleh Allah Ta'ala dua lembah pun, dia masih merasa kurang Dan dia akan berpikiran, andai kata aku punya tiga lembah, alangkah senangnya aku nah, itu. Kenapa? Memang sudah di-beli Kamu kalau makan lombok, apa yang terjadi? Kalau kamu makan jeruk nipis, apa yang terjadi? Oh. Kalau kamu makan jadam, apa yang terjadi? Ay. Kalau kamu makan garam, apa yang terjadi? Ay. Kalau kamu makan anggur, apa yang terjadi? Ay. Lihat dulu anggurnya. Kalau anggur Indonesia, kecut. Kalau anggur luar negeri, manis. Gitu. Nanti enggak? Jadi sesuai dengan porsinya. Jangan jawab asal-asal jawab begitu. Gitu. Nanti kan dipertanyakan. Jawaban kita, ya kan? Nah, itulah orang yang cerdas. Loh. Jadi, tidak ada salah untuk orang itu akan memberikan alasan buat kita yang memojokkan kepada kita. Itu maksudnya. Nah, maka dunia itu seperti itu. Fem, sehingga, subhanallah, datang orang yang senang dunia ini. Kenapa? Karena ada masalah yang berkaitan dengan dunianya. Karena pikirannya dunia, dunia, dunia terus. Eh, jadi bukan berarti ya dengan semacam ini kita itu tidak boleh memiliki dunia. Silakan memiliki dunia sebaik-baiknya. Bahkan doanya Ustaz kepada kalian semuanya: Allahumma Jalani, Ula Ji, Wazuriyati, Watalabati, Watalibati, Min Alulamail al Amilin, Wadu'atil al Muhlisin, Wamil Alagnia, An Nafiin Alil Muslimin, Wallahi Sabafi Omidin. Eh, eh, eh, jadi orang kaya yang bermakluk seluruh kaum Muslimin. Tapi enggak ada hisapnya nanti di akhir nah, Enak kan? Nikmat hidup Karena kekayaan melimpah Nanti di akhirat enggak ada hisapnya Enak kan? Enak tidak? Jadi dunia Seperti surga Di akhirat surga beneran Itu insya Allah yang kita dapatkan ya. Nah, artinya boleh kita miliki dunia Tapi jangan masuk di sini Dunia itu di sini cukup Jadi sangat sangat tidak etis kalau seumpama kita meletakkan dunia yang sangat rendah itu kemudian dalam hati. Jadi biarkan dunia itu di tangan kita. Gimana caranya? Jangan dihargai. Dunia itu jangan dihargai. Dunia itu sama seperti perempuan. gitu loh. Tahu perempuan? Tahu gak perempuan? Ya kalian semua itu kan perempuan. Gimana perempuan sifatnya? Perempuan itu sok So apa? Ya, banyak. Tergantung, siapa yang mau ngomong gitu. Sok mahal, ya. Sok gengsi, Sok cantik, Sok semuanya pokoknya. Jadi artinya apa? Kalau kita merendah kepada perempuan, Oh, dia tambah lari. Gak nanti gak? Kalau kita ngejar nih, kita ngejar, Tambah lari dia. Sok mahal namanya. Hehehe. Tapi kalau kita enggak peduli sama dia, dia yang ngejar kita. Nah. Hmm. Begitu. Kalau kita enggak peduli kepada dunia, dunia yang ngejar kita. Nah, jadi perumpamannya dunia itu sebenarnya sama seperti bayangan kamu itu loh. Kalau kamu jalan di bawah matahari ataupun di bawah lampu kan ada bayangannya. Kalau enggak ada bayangannya itu namanya jin. Bukan manusia gitu. Ada bayangannya kan? Ah Berarti kamu manusia, boleh kawin dengan manusia berarti Ah Jadi bayangan itu coba Ayo Siapa yang bisa mengusir bayangan itu Waktu kamu jalan, waktu kamu lari Bilang, eh bayangan jangan ikut aku ya Bisa enggak? Tambah cepat kamu larinya, ikut enggak? Tambah cepat juga? Tambah lambat? Lambat juga, Loh, kok bisa? Eh, itu dunia Kemana saja, ikut Nah, jadi jangan khawatir, eh? urusan dunia itu bukan urusan kamu. Sehingga Allah Taala dalam Al-Quran berapa kali menantang kita semuanya sebagai makhluknya dan menantangnya itu untuk memberikan sebuah pengertian yang meyakinkan diri kita semuanya bahasanya itu bukan termasuk yang selalu dipikirkan dalam FirmanNya berbunyi Wa mur ahlakabi salatiy was tabir alaiha la nas alukaliskon nahnu narzukuk. Jadi hendaknya kalian perintahkan. Keluarga kalian, istri kalian, anak kalian, untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan dan menerapkan isi syariat. Kami tidak minta rezeki pada kalian, kami akan beri rezeki kalian. Makanya wanita-wanita solihah dulu, kalau suaminya itu akan pergi, maka mereka tenang hatinya, walaupun diusik oleh tetangga-tetangga dengan mengatakan suami kamu pergi, kok kamu tenang-tenang aja? nanti siapa yang ngasih makan kamu, dulu, dulu kan yang namanya bepergian itu ditempuh dalam waktu yang lama nah, sehingga tidak mudah bagi orang dulu itu berpergian nah, oleh karena itu maka dijawab oleh wanita yang soliha itu kenapa aku merasa takut dengan dunia orang yang pergi itu juga pemakan rezeki bukan pemberi rezeki nah coba lihat kenapa aku takut Kan yang pergi itu adalah pemakan rizki, bukan pemberi rizki. Kalau pemberi rizkinya tetap bersamaku. Lihat bagaimana Syeda Hajar, istrinya Sina, Ibrahim alaihissalam. Beliau diletakkan di mana? Diletakkan di Mekah di padang pasir. Tak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Tak ada orang di sana. Sehingga ketika Syaikh Hajar diletakkan di sana, Syaikh Ibrahim mau tinggal. Untuk berdakwah, apa kata saya, saya hajar? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meletakkanku di tempat ini dan putraku di tempat ini? Dijawab saya Ibrahim, iya. Kalau begitu pergilah. Pasti Allah tidak akan membiarkan aku dan putraku ini tanpa makan. Tuh. ini perempuan itu yang yang luar biasa imannya yang semacam ini. Itulah maksudnya, kalau orang itu dekat pada Allah Ta'ala, tidak ada rasa takut sama sekali. Tidak ada rasa takut. Tidak takut pada manusia, tidak takut pada harta, tidak takut pada ini semua yang tidak takut. Karena berdekat pada Allah. Sama halnya seperti kalau orang, mau punya kekuasaan yang penuh, di dalam suatu wilayah. Seperti di sini yang paling berkuasa adalah, Pak Jokowi. Ah, kalau sama Pak Jokowi temannya Ustaz, misalnya. Kalau Ustaz melanggar-langgar sedikit, Misalnya lampu merah stop sama polisi dibuka eh ada Jokowi silahkan nah, gitu ya kan? Karena Pak Ustad temannya orang yang paling berkuasa tapi kuasanya Pak Jokowi itu terbatas hanya di Indonesia tapi kuasanya Allah nggak terbatas Dan jadi Allah Taala maha kuasa Allah Taala maha bijaksana Allah Taala maha pemberi Allah Taala maha pengasih Allah maha semuanya nah jadi buat apa kita itu ngerengek pada manusia enggak berarti manusia itu enggak berarti Rem, tamu itu mau ngasih uang apa enggak, enggak berarti Allah yang ngasih uang enggak, bukan dia dengan kita bekerja berarti kita mendapatkan gaji daripada orang itu enggak, Allah yang memberikan lewat orang itu kalau semua perusahaannya bangkrut gimana masih kita bisa bekerja? Tidak bisa pekerja kita di sini. Pecatnya. Nah, ini menandakan bahawa yang memberikan rezeki itu semuanya Allah. Allah taala yang memberikan semua hal kepada kita. Oleh karenanya jangan pernah merasa takut. Jadi kita berkaitan dengan dunia. silakan kita kumpulkan dunia sebanyak baiknya. Tapi jangan diletakkan di sini. Tapi tempatnya di mana? Di tangan. Allahumma ca'al duniana fi aidina la fi... Allah Bina, Ya Allah jadikan dunia kami itu hanya di tangan kami, bukan di dalam hati kami. Tahu kan di tangan? Tahu enggak di tangan? Artinya apa? Kalau sompah, maka kamu tidur. Sesuatu di tangan kamu sebelum tidur itu, ketika kamu bangun tidur, kamu akan ingat. Eh tadi di tanganku pegang apa ya? Gitu. Bangun tidur, langsung cari-cari itu, pegang apa ya? Gitu? Enggak. Tapi dalam hatimu. Selalu kamu ingat, aku mau makan ingat kamu katanya. Aku mau tidur bangun tidur. Mau mandi pun. Nah, tapi kamu siapa di sini? Itu yang patut diletakkan sini. Siapa yang selalu kita ingat? Allah dan Rasulullah. Bas, nggak ada yang lainnya. Anak istri semua di tangan. Mem, yang ada di dalam hati adalah Allah dan Rasulnya. Untuk itu kita hidup. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hmm. Bukan untuk siapa-siapa. Kalau -siapa. tanya hidupnya ustaz untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya anak-anak ah. pun, istri pun, fami itu untuk Allah dan Rasulnya Bukan milik ustaz, bukan milik ustaz, orang ustaznya punya enggak enggak merasa memiliki. Semua yang ada di dunia yang merasa memiliki salah. Semua di dunia yang merasa memiliki salah, tapi yang benar itu adalah ini adalah titipan. Nah, sehingga kalau kita mempunyai filsafat semacam ini, tatkala orang yang memiliki itu mengambilnya dari kita, karena kita mau tahunya sebagai titipan, kita akan enteng, tidak berat. Tapi tatkala kita merasa memiliki, lalu ternyata yang memilikinya itu mengambil dengan paksa dari kita, sakit hati kita, ya kan? Atau yang kita miliki direbut orang sakit gak? sakit nah, oleh karanya jangan pernah merasa miliki tapi biarkan kita itu hanya merasa di jadi tenang Pem, hidup itu tenang hidup itu aman hidup, hidup itu ten tentram, gitu. kemudian tanya begini Bepalui aku ini kan punya uang dari sangking pelitnya gitu ya, sampai mau disimpan di rumah takut ketahuan istri, kali gitu ya. Mau disimpan di mana waktu itu belum ada bangal ya. Akhirnya apa? Yang aman kata dia mungkin dilih masukkan ke tanah aja gitu Digali tanah diletakkan dalam tanah. Masalahnya setelah digali dia lupa di mana. Karena mana tanah? Guru pacarnya di sana sama. Cari-cari enggak ada, cari-cari enggak ada, cari tempat lain enggak ada. ada. Di mana ya kita Karena guru pacarnya sama. Iya kan? Kembar semuanya kembar gitu. Dan kembali rata enggak ada tandanya. Dia datang kepada Syekh Alwi Al-Maliki minta amalan gimana caranya supaya ingat dan ketemu itu di mana harta dia simpan gitu maksudnya. Akhirnya kata Syekh Alwi ya, gampang mudah itu. Gimana? Nanti malam kamu sholat seratus rakaat ya. Nanti malam kamu sholat seratus rakaat. Itu saja. Oh itu saja sudah cukup. Gak usah baca burda, gak usah baca maulid, gak usah yasin 41 kali. Apalagi gak usah. Itu aja. Udah, balik dia ke rumah. Udah ditunggu malam-malam saat-saat yang ditunggu itu. Dia sudah siap segala sesuatu. Aku nanti mau sholat ya. Jangan ganggu aku. Kamu tidur aja duluan. Bilang istrinya begitu gitu. Eh, nggak tahunya, nggak jadi sholat satu rakaat, hanya dua rakaat saja. <SILENGALAN> Habis, begitu dia takbir Allahu Akbar, begitu takbir langsung ingat. Oh iya di situ. <SILENGALAN> Akhirnya apa? Udah nggak dilanjutin. Salam salam langsung dicari. Ah dapat udah. Senang deh tidur dia. Paginya dia beli oleh-oleh yang banyak. Pergi ke set alwi. Masya Allah set alwi. Amalannya itu luar biasa, mujarab katanya. Kenapa? Ketanya, iya, alhamdulillah begitu saya solat baru saja takbir sudah langsung ketahuan. Ketawa saya tauli. Nada saya tauli bukan amalannya yang muncar, tapi setannya yang hebat. Setan <laughs> itu nggak mau kamu itu solat, makanya sebelum kamu solat ah, di datangi dan dikasih tahu tempatnya di sini sini. Nah, gitu. Nah, jadi itu loh, makanya solat itu adalah tempat arena kita bisa mengetahui ternyata kita punya musuh yang tidak mau kita senang bahagia dengan solat kita diterima dan menjadi benteng yang kuat bagi kita, makanya kita itu dilalaikan untuk membaca surat-surat yang panjang, jadi surat yang panjang itu dari surat al-hujurat sampai surat amma itu disunakan dibaca pada solat subuh dan duhur Sedangkan Ausat Mufassal, yaitu dari Amma Yata Sa'alun sampai Wadduha, itu dibaca pada sholat Isya' dan Asar. Sedangkan, dan Gisar Mufassal dibacanya pada sholat Mal, Maghrib, yaitu dari Wadduha sampai Akhir. Tapi kalau Sumpama mau melaksanakan semua sholat dengan surat Gisar Mufassal pun, ya tidak apa-apa, cuma kita kan kurang. Pahalanya, makanya kan Kalau hari Jumat, paling tidak Sholat subuhnya itu Baca surat yang disunahkan oleh Nabi Itu surat? Sama surat? Halatar dan sadar ya Jadi baca surat itu disunahkan ya Kenapa? Karena Nabi SAW melaksanakan sholat subuh Selalu dengan dua surat tersebut Paling tidak seperti itu Kemudian kalau untuk sholat subuhnya dan sholat duhurnya karena terlalu panjang, kalau pakai yang surat e, tiwal mufassal, ya sudah pakai sabih isma sama halataka nah, jadi jangan sebagai ganti sholat subuh sama sholat duhur baca kurwullah ahad sama inak toina nah, itu kebangetan itu namanya gitu. Nah, baca yang panjang yang paling tidak kan sholat kita itu gak lebih dari 5 menit ya kan Duhur, 5 menit Asar, 5 menit Maghrib, 5 menit Subuh, 5 menit ya udah, itu sudah bagus sudah Untuk zaman sekarang ini Dibanding tidak sholat nah, Jadi kebanyakan orang tidak sholat nah, Dia masih sholat, mending sholat Sudah bagus lah nah, Makanya kan orang sekarang ini kalau mau jadi wali gampang dibanding orang dulu Orang dulu mau jadi wali itu Tidak cukup sholat dengan sunnah-sunnah seperti ini Tambah lagi, tidak tidur malam Baca Al-Quran, hatam setiap hari, sekali, dan sebagainya. Baru jadi wali. Sekarang tidak repot. Cukup kita jaga hati kita. Bersih. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada benci kepada orang. Ditambah lagi, kita esikom melaksanakan sholat. Lima waktu. Begitu pula kewajiban-kewajiban yang lainnya. Serta menjauhi larangan-larangannya. Kita akan jadi wali. Jadi mudah sekarang. Harganya mudah. Karena apa? memang zamannya sudah mudah gitu dimudahkan oleh Allah, gitu lah. Jadi mau jadi wali zaman sekarang ini mau mudah. Tapi kalau seperti zaman sekarang ini, kemudian kamu itu tidak bisa jadi wali, itu juga kebangetan gitu lah. Olehkarena saya harapkan kan jumlahnya wali itu kan 124 ribu, sedangkan jumlahnya WWSC CPR kan baru 2 ribu, gitu lah. Jadi masih ada sisa 122 ribu. Nah, jadi 2 ribu biar di sini aja, gitu lah. Nemb. Nah jadi nanti kalau sudah kamu jadi wali ya nah, suamimu itu calonnya itu semuanya habis merengek-rengek minta kamu, hmm, gitu. Kenapa wali ya? Bahkan kamu enggak, aku enggak mau. Kenapa? Aku takut terganggu hubunganku dengan Allah, masyaAllah. <tuh> nah, sekarang kan tidak. <tuh> sekarang tidak merengek-rengek kepada ustad minta carikan jodoh gitu. Atau kalau malu pada ustad kepada orang tuh orang tua. Jangan biarkan kita itu menjadi seorang wanita yang dicari-cari. Gimana caranya jadi yang spesial? Paham? Bagaimana cara menjadi yang spesial? Jadi yang beda dengan yang lainnya. Ketika sesuatu itu berbeda, mahal. Ketika sesuatu itu jarang, mahal. Tapi kalau kebanyakan, murah. Kenapa yang namanya air itu murah? Karena banyak di mana-mana. Ya kan? Kenapa yang namanya durian itu mahal? Jarang. Kenapa yang namanya rambutan itu murah? Banyak. Gitu loh. Rambutan itu banyak. Nah, maka, satu biji rambutan tidak sebanding dengan satu biji durian. Satu biji durian bisa jadi satu becak. Rambutan bisa jadi. Gitu loh. Kalau yang montong yang besar itu. Itu itu. Tak nah, mengerti? Ah, jadi seperti itu ya. Kemudian kita baca sedikit di Pujamnya betul. Bukan barakah kalau sudah cepat begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabih ajma'inah. Wa gala sallallahu alaihi wasallam sallam Ayu mamraatin matat Wa zaujuhah an haradin Dakhalatil jannah Perempuan mana saja Yang meninggal dunia Sementara suaminya Masih hidup Lalu dia ridho kepadanya Maka dia pasti akan dimasukkan dalam surga. Hmm, jadi ini Hadis yang sangat Luar biasa Yang semua laki-laki merasa iri kepada semua wanita. Kenapa? Karena perempuan itu begitu mudahnya mau dapat surga gitu loh. Bahkan bisa dikatakan dari sini kita katakan, seperti yang biasa kalian katakan, artinya apa? Kalian kan selalu menuntut hak emansipasi. Dalam hal ini kita juga seharusnya menuntut juga. Napa itu? Enaknya perempuan dapatnya gampang, kita sulit. Seperti apa? Seperti yang terjadi kepada seorang wanita. Sahabat Nabi SAW. Yang bernama Asma' binti Yazid al Ansoriyah, Di mana dia itu datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW, dia berkata kepada Nabi SAW. Gali Rasulullah. Aku datang kepada kamu sebagai utusan daripada semua wanita. Dan aku mengira. Setiap wanita yang datang kepadamu saat ini. Dia akan bertanya seperti pertanyaanku. Maka apa kata Nabi SAW? Dia silakan Tanyakan. Ya. Kami ini. Wahai Nabi. Para wanita ini kan. Sangat terbatas ruang geraknya. Kemudian. Sementara. Kami ini mempunyai tugas-tugas. Yang beda dengan tugas laki-laki. Padahal. Engkau, ya Rasul, diutus untuk kaum wanita dan kaum laki-laki juga, kan? Ah maka berarti berhak dong kita itu komplain, gitu loh, maksudnya. Silakan apa yang kalian komplainkan? Katanya beliau, Nabi, kami ini kan selalu berada di dalam rumah, menjaga harta kalian, menyelesaikan dan menghilangkan hawa nafsu kalian. Mendidik anak-anak kalian. Sementara kalian. Selalu berada di luar. Bisa bersoda kok kapanpun. Bisa melaksanakan haji. Berkewajiban melaksanakan sholat jum'ah yang besar. Luar biasa pahalanya. Begitu pula sholat jamaah. Jamaah. Apalagi kalian sudah diwajibkan Allah Ta'ala untuk berjihad fisabilillah, Yang keutamanya itu. Tidak ada duanya. Lalu apakah kita sebagai wanita tidak ikut serta dalam pahala yang dilakukan oleh suaminya itu? Nah gitu dah. Bagus kan? Nah, pertanyaan yang luar biasa itu. Yang tidak keluar kecuali daripada seorang wanita yang cer, cerdas. Kenapa? Selalu memikirkan akhiratnya. Maka Nabi pun mengakuinya. Sampai-sampai Nabi SAW itu menoleh kepada sahabatnya. Lalu beliau... Berkata kepada sahabatnya Apakah kalian mengira ada seorang wanita Yang bertanya seperti pertanyaan dia? Apakah kalian pernah mendengar Suatu pertanyaan yang melebihi Lebih baik daripada pertanyaan wanita itu? Apa jawaban sahabat Nabi? Kami bahkan tidak mengira Ada seorang wanita yang dapat petunjuk Untuk bertanya seperti pertanyaan itu Dari sanggih hebatnya pertanyaan itu Apa jawaban Nabi Alaihi Wasallam? Baiklah aku jadikan kau sebagai utusan bagi semua perempuan sampai kepada mereka semuanya bahwasanya kalau kamu berbuat baik meladeni suami-suami kamu itu lebih baik daripada itu semuanya nah coba lihat nah, kita merasa iri, enak banget kamu kita capek-capek haji dengan mengerahkan tenaga waktu, harta jihad apalagi pertaruhannya itu adalah nyawa, ditambah lagi sholat jumat, sholat jamaah, itu kan bukan kenikmatan, itu malah beban kalau untuk orang sekarang kan begitu, beban itu namanya, coba enggak ada sholat jumat kan enak gitu tapi, tapi oleh perempuan itu dikatakan wah enak, kamu kewajiban jumat kewajiban jamaah dengan begitu kan berarti bertambah-tambah tambah amalnya kami, enggak di rumah saja hanya menjaga harta, mendidik anak, melampiaskan syahwatmu, kemudian mengurusi segala macam keperluan suami, iya kan? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu itu dianggap baik oleh suamimu dalam menservisnya, maka itu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh laki-laki itu semuanya. Ada apa? lebih baik daripada haji yang mabrur? Lebih baik daripada sedekah sebanyak-banyaknya? Lebih baik daripada solat jum'ah dan jama'ah. Lebih baik daripada jihad visabilillah. Coba. Apalagi hadis ini. Kita kan komplain harusnya kepada Nabi. Kenapa hadis ini harus keluar Nabi? Kok enak? Harusnya kan begini. Laki-laki mana saja yang meninggal dunia. Sementara istrinya mengakui akan kebaikan dan kesabarannya. Maka dia dijamin masuk surga. Nah, harusnya seperti itu. Kita komplain. Kenapa kok yang semacam ini yang keluar? Kok enak perempuan hidro? Dari mulai dulunya gimana? Yang menyakiti kita gimana? Kita selalu mengingat sesuatu nggak terlampiaskan gimana? Kok cuma hanya mengatakan aku ridho kepada kamu sudah selesai semuanya. Ha. Ayo coba. Terus kamu merasa bahwasanya kamu itu kurang merasa nikmat? Nggak dihargai oleh Allah taala? Sangat dihargai. Itu berapa? Lihat coba lihat di internet itu banyak perempuan-perempuan barat di sana yang masuk Islam karena merasa dihargai dalam agama Islam ini perempuan kamu itu akan dijadikan sebuah seorang ratu jangan kerja nanti kasar tangan kamu lihat tuh seperti tangannya Ustadg nggak pernah kerja jadi alus gitu mem <Syukur> ngabis nah, nggak ada yang muji kecuali Ustadg aja <Syukur> nanti nggak ah terus Bayangkan semuanya itu dilupakan. Yang penting kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia meninggal suaminya masih hidup. Ah, itu loh. Itu kan pilihan bukan di tangan kita. Pilihan di tangan siapa? Allah. Coba pilihan di tangan kita. Kalian akan kambil gimana? Mati duluan sebelum suami atau suami dulu yang mati? <tuk> <tuk> Ayo lebih banyak mana? Mati duluan sebelum suami atau suami dulu yang mati? Ya, karena kamu belum pernah merasakan rumah tangga. Makanya lebih pilih, mati duluan. Jangan mati duluan, jodoh aja belum. Nanti enggak? Jadi, seharusnya kalau boleh memilih, milih itu. Kenapa? Jaminan. Enggak ada satu pun. Dari kalangan laki-laki yang dijamin masuk surga. Orang alim, orang wali, seorang kutub, rajanya wali, para cucunya nabi, enggak ada jaminan. Enggak ada cari hadisnya. Tulis di Google jaminan untuk laki-laki masuk surga nggak ada, nggak ada, hanya perempuan saja. Harusnya kan kita komplain laki laki ayo, nah, harusnya seperti itu tapi nggak. Ini sebuah kemuliaan dan kehormatan bagi seorang wanita. Jadi artinya apa? Pantas kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan jannahduki wanaruki fiyadi di jadi surga neraka kamu itu di tangan suami mudah apa tidak? mudah kalau orang lagi enggak surga dan neraka kita ada orang tua sulit kenapa orang tua? bukan orang tua kita sendiri kita punya saudara 5 orang, 6 orang 7 orang, kita harus berkompetisi kalau kita satu orang kadang-kadang kita manja melebihi batas, dan itu membahayakan kepada diri kita nah, tapi kalau kamu suami satu suami, enggak ada poliandri, suami dua itu enggak ada. Satu suami. Coba lihat. Asalkan dia ridoh, kamu meninggal. Dan insya Allah setiap laki-laki itu kalau kamu meninggal duluan, pasti dia ridoh. Jangan dipikirkan ya dalam hati apa, mata kirinya apa, yang dipandang. Nah, kan katanya begitu kalau istrinya lagi meninggal, matanya terbagi menjadi dua katanya. Yang kanan melihat jenazah istri. Yang kiri cari-cari siapa berganti Katanya begitu <laughs> ah. Ada yang semacam itu Ada pula Yang di dalam hati Itu yang kamu takutkan Jangan khawatir Saya kasih tahu suatu kepastian ya. Tidak ada ceritanya dari semenjak Adam Sampai hari kiamat nanti Ada pocong keluar karena cemburu Tidak ada Nanti nggak? Nah, artinya bayar sudah pasrah. Lebih baik kalau bisa milih, ya. milih yang itu enak, gampang, masuk surga, dijamin oleh Nabi Sallam. Dan insya Allah kalau sudah laki-laki, ham, -laki, istrinya meninggal, dia akan rido. Kenapa? Kesiaan. Sama seperti orang tua. Kalau anaknya meninggal duluan, sebelum orang tua itu, untung dia. Asalkan dia laki-laki atau perempuan, tapi belum kawin, untung dia. Kenapa? Cukup orang tua itu matang aku ridho kepadamu Masuk surga InsyaAllah nah, Tapi Kalau laki-laki -laki ditinggal mati oleh istrinya Maka insyaAllah setiap laki-laki itu Akan belapan dada untuk memaafkan Apa yang terjadi yang lalu-lalu Tidak -lalu. usah pikirkan lagi Apa yang telahnya, tidak usah Rp. Sekarang mau ngasih jawaban aja. Pilih yang mana, pikir-pikir dulu gimana ya bagaimana, tidak ya. usah Itu pikiran saya Tetan untuk kita supaya tidak mendapatkan yang terbaik nah, Oleh karenanya Masalahnya adalah Yang terjadi kebanyakan bukan seperti ini Tapi kebalikannya Nah coba Kebanyakan suami meninggal duluan Apa istri meninggal duluan Suami meninggal duluan nah, Barusan itu dilakukan sebuah riset Kenapa kok laki-laki meninggal duluan Sebelum perempuan Kan harusnya dia itu hebat, kuat Olahraganya lebih pa, lebih banyak tidak tahunya ketahuan jawabannya Apa itu? Kalau ada masalah dari istri Ditampung Fem, tidak dilampiaskan Sabar, sabar Terus gitu, akhirnya apa? Numpuk, numpuk, numpuk Jantungan cepat mati Kalau berpun, ya Ada masalah, lampiaskan Marah, marah, marah, marah Ada masalah, langsung lampiaskan nah, Jadinya apa? Panjang umurnya, pelong terus hatinya tapi hati-hati ya, nanti dikubur dan dipentung sama malaikat nanti-nanti. Nah, ngerti ya? Jadi jangan jadi seperti, seperti itu. Nah, jadi kita harapkan kepada Allah Ta'ala, mau kita meninggal duluan, Alhamdulillah. Nggak meninggal duluan, kita menjadi yang terbaik sebagai istri. Dengan begitu kita akan mendapatkan ridho nya al. Nah, orientasi kita semuanya dalam semua gerakan kita, dalam semua tindakan kita, dalam semua lintasan hati kita, satu. Allah, Allah, yang penting Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, dan Nabi Muhammad SAW bangga dengan kita. Itu yang harus kita lakukan dari sekarang sampai kita meninggal nanti. Kalau tidak, bukan karena ridha Allah, bukan karena cinta yang Nabi Muhammad, kita tidak mau melakukannya. Andainya yang semacam itu ditanamkan dalam hati kita, karena kalian ke depan mempunyai tantangan-tantangan yang sangat berat. Nah, oleh karena kita minta kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan berkatnya yang Salim ini, kita semuanya diridui oleh Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Untuk menjadi penerus perjuangan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dalam kehidupan yang hanya sekali ini dan satu kali kesempatan ini kita benar-benar memaksimalkannya menjadi seorang wanita yang terbaik sebagai istri yang terbaik sebagai ibu yang terbaik sebagai anak yang terbaik sebagai saudara yang terbaik sebagai nenek yang terbaik sebagai manusia juga yang terbaik alhadiniah walikulni hadin salihah walaman asau salih alfatihah Ya Rabbana a'trafna